satu Alhamdulillah wassalatu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd masyara talabah rahimakumullah Agama kita yang mulia Menganjurkan kita Untuk menjaga kebersihan Menjaga kesucian Karena Islam itu agama yang bersih Agama yang, yang bersih Terutama Santri-santri Ahad sunnah asalafin as itu tentunya sangat menjaga kebersihan, sangat menjaga kesucian. Karena dalil-dalil sudah kalian pelajari kan tentang misalnya larangan kencing di air yang tergenang, ya kan? Terus ancaman bagi orang yang kencing tidak bercebok keutamaan orang yang menyapu masjid. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita ini diperintahkan untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Nah, diantara yang sangat diperhatikan ini, terutama untuk kalangan santri, ya, Kebersihan tubuh dulu Meliputi dari Kita Kalau kencing misalnya Kita bercebok Dengan batu atau dengan air Boleh bercebok dengan batu Kamu kencing Kamu ambil batu Minimalnya tiga Tiga batu bersih atau berak Ngambil batu atau tisu boleh Kalau Tiga katanya belum bersih tambah Ya Lima batu boleh Tujuh batu boleh Intinya Sesuatu yang najis itu Dibuang dari tubuh Jangan lihat sebagian orang kencing Setelah itu ah Langsung pakai celana gak cepok Gak cepok pakai air Gak cepok pakai batu atau tisu ini najis tubuhnya, najis pakaiannya. Orang yang kayak gini kalau sholat gak sah. Tapi biasanya kayak gitu gak sholat biasanya, ya kan? Astop kencing, ya nanti nggak cebok. Ini yang perlu diperhatikan. Sebagai santri, terutama ahlus sunnah wal jamaah asalafin, tentu yang seperti ini dijaga. Juga ingat ketika kencing atau berak di samping suci. Menjaga aurat. Karena banyak orang umum. Yang kencing. Maaf saja. Kadang auratnya apa? Kelihatan. Mandi di sungai. Telanjang. Kadang orang lewat. Tidak boleh yang seperti ini. Yang seperti tidak. Boleh. Itu yang pertama. Kesucian tubuh. Kemudian kalau seorang buang air besar atau air kecil terutama itu di WC-WC umum, ingat siram jangan orang buang air besar kemudian dia keluar masih numpuk orang yang masuk berikutnya, loh kok ada sesuatu akhirnya terganggu gak? terganggu orang lain, gak boleh ya seperti ini ini bentuk menyakiti orang yang beriman Allah mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina bi ghairi maqtasab fa qad ihtamalu buhtanan wa isman ubina ayatnya orang-orang ya. yang menyakiti orang yang beriman tanpa kesalahan yang mereka lakukan mereka telah menanggung dosa ya menanggung dosa nggak boleh, ya. kamu kencing kamu berak siram biar nggak bau biar kalau orang yang setelah kamu masuk dia apa namanya tidak tersakiti dengan bau atau pemandangan yang tidak sedap. Kalau kamu diperlakukan seperti itu mau nggak? Kamu sudah ingin kencing ingin berak, ketika masuk ternyata banyak sesuatu yang tidak bagus untuk dilihat. Kamu jadi mau masuk nggak? Pindah, merasa uh kurang ajar ini. Ya. Enggak selesai ya seperti itu. Hindarkan kencing dan berak di tiga tempat. Karena kalian sudah belajar agama, mempelajari sunnah Nabi, hindarkan buang air di tiga tempat. Yang pertama, di tempat yang biasa orang nyub berteduh. Saya ada pohon yang biasa orang kalau dari sawah atau dalam perjalanan kepanasan Berteduh di situ, Kamu jangan kencing di, bawah, kencing di bawahnya Atau berak di bawahnya Karena orang yang mungkin akan Ngiyup akan berteduh Dia merasa apa Terganggu Mungkin akan mengucapkan kalimat Laknatan Kutukan Mungkin yang keluar dari orang tadi Nama-nama hewan Jangan Jangan kamu kencing atau berak di bawah pohon yang biasa orang menggunakan untuk nyip, untuk berbeduh masuk pula di halte-halte tempat penungguan bis atau kendaraan jangan, ini kedua tidak boleh buang air di tengah jalan buang air di kawari tori, di tengah-tengah jalan ini tidak boleh kalau orang nanti menginjak menginjak uh, sesuatu yang ya Ya najis. Ganggu. Kemudian ketiga, jangan buang air di sumber-sumber air. Air biasa diambil untuk nyuci, diambil untuk masak, kamu malah berak di situ. Ketika orang mau ngambil air ada satu sotong terapung. Akhirnya enggak jadi masak, ya, dengan air itu. Pelakunya dilaknat, pelakunya dikutuk. Masyro atau labah Habibakumullah. Di antara yang penting untuk kalian jaga kebersihannya adalah kebersihan mulut dan gigi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka bersiwak. Bersiwak itu membersihkan gigi dan mulut dan lidah dengan menggunakan ya siwak batang atau dahan arok. Itu yang bagus pakai siwak dan tidak mengapa menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Tapi yang lebih afdol menggunakan apa? Siwak. Kenapa? Siwak itu ringan di bawah kemana-mana, enggak perlu kayak apa pasta gigi yang butuh kumur-kumur banyak kan. Rasulullah kalau mau salat mau wudu siwak bersiwak. Kalau mau masuk rumah bersiwak, mau tidur bangun tidur bersih mulutnya, bersih giginya, jadi ya, biarkan biar kuning, kayak emas ya giginya kuning banyak apa namanya, ya lumutnya, ini eh, enggak bagus. Kalau sampai Rasulullah, Rasulullah kalau tidak ingin memberatkan umatnya, Rasulullah akan memerintahkan umatnya untuk bersiwak. Setiap akan apa? Salat. Ulama mengatakan Hukum bersiwak sunnatun mu'akkadatun Sunnah yang ditekankan Menjadi ciri salafi Di antaranya bersiwak dan suka membersihkan mulut Ini ya. Orang kalau mulutnya bersihkan Kalau tampil di hadapan orang Tidak malu kan Mengomong itu kan tidak bau Ya Ya, orang kalau beberapa minggu gak sikat gigi Gak bersihkan Itu kan baunya apa? Sedap ya kan? Siwak Ya, Menggosok gigi Membersihkan mulut Ya dengan siwak Ini sunnah Rasulullah Kemudian Bahkan Rasulullah sebelum meninggal Detik-detik akhir Sebelum meninggal Rasulullah bersiwak dengan siwak Abdurrahman bin Abi Bakar setelah selesai meninggal. Menunjukkan Rasulullah suka berapa? bersiwak. Kalau Rasulullah suka, kita suka enggak? Suka sebagai umatnya harus apa? Suka. Kalau Rasulullah suka, ya kita apa? Suka. Ya. Siwak itu. Kemudian di antara yang penting kuku jangan dibiarkan panjang apalagi hitam ya ya Allah. Nanti ketika salat yang seharusnya khusyuk malah bersihkan apa? Ya. Ketika salat bersihkan kuku agininya enggak sah salatnya. Ya. 10 kuku dibersihkan semua. Ya. Ketika salat. Ya. Jangan dibiarkan kuku itu hitam, jangan dibiarkan kuku itu memanjang. Jangan tasabbuh bil kafirin wal kafirat. Jangan meniru orang-orang kafir laki-laki dan orang kafir, Bu. Kalau ngatain, "Oh, saya butuh dipanjangkan untuk buka jeruk." Untuk buka jeruk, saya sebenarnya enggak butuh kuku panjang. Ya. Jeruk ya dengan kuku sedikit bisa. Kecuali jeruk yang apa namanya? Tebal, ya. Ini pakai peso. Jeruk Bali misalnya ya, pakai apa? Pisau atau pakai parang, ya kan? Sampai kuku Ini termasuk dari sepuluh Sunan lul fitrah Yang orang yang punya ya Akal yang waras Itu mesti seneng dengan Sepuluh hal ini, kebersihan ini Membersihkan mulut Ya Membersihkan apa namanya Kuku Dibersihkan, dipotong Ya Kecuali ingat kalau kalian mau korban ya kalau kalian mau korban ketika Idul Adha nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Idul Hijjah tidak boleh kamu potong kuku dan potong apa rambut ya. kemudian ini penting kuku yang kotor ya jaga bersih bisa menjadi sarang apa? Penyakit kalau kau makan atau apa kan bisa nanti ke situ membahayakan. Yeah. Kemudian perhatikan juga jangan dibiarkan kumis ini memanjang. Wambe wam, odong nutopi. Kumis jangan dibiarkan panjang, kecuali dari pangkas kumis itu bukan dikerok tapi dipangkas karena harus mengatakan kosu asyarif kosu itu pangkas bukan kerok bukan halak sebuah ulama mengatakan dilarang mengerok mengerok itu gundul. apa namanya e, apa? kumis karena hadis mengatakan kosu asyarif kosu itu memangkas masih ada apa masih tersisa ininya itu namanya kosu ya. itu jangan dibiarkan panjang kalau orang minum nanti pot, kadang keluar dari hidung sesuatu nebel di sini minum kemakan nanti sesuatu yang dari hidung keminum nggak ya, bagus ya gitu pemandangannya jelek kemudian juga bisa bersarang punya, penyakit sebagai santri salafi punya siri menjalankan sunnah Nabi. Biar orang-orang pas panjang kamu jangan seperti itu. Biar kelihatan sangar. Sama bilang sangar, ya. Orang kalau ingusnya panjang itu malah geli, ya kan? Menggelikan, ya, ya kan? Kita ingin ketawa malah. Bukan sangar tuh malah, ya geli kita, ya kan? Nah, kemudian bulu ketiak jangan dibiarkan, ya, meromplok hitam ya, kotor. Ya kan. Perkata yang bagus dicabut dan boleh dikerok, tapi kalau dicabut lebih bagus <coughs> karena hadis mengatakan natfu al-ifdi. Nataf itu mencabut. Kenapa Bang? Dengan dicabut nanti tumbuhnya itu enggak terlalu banyak. Kalau dikerok tubuhnya seperti itu bahkan mungkin tambah, ya kan. Kalau dicabut kan Nanti tumbuhnya Lambat Kemudian Tidak terlalu banyak Ini ya tempat yang kadang maaf saja Sering anug keringat Apa semuanya Bisa menimbulkan bau Kita tidak sedap Tetangga kita yang Judukan kita ini bau apa ini ya, ya Apek Ingat jaga kebersihan Ternyata Islam itu Masalah-masalah gini sangat perhatian. Salaf itu wangi, salaf itu bersih agiannya, bersih mulutnya, ya, bersih tubuhnya, ponya salaf itu bersih. Salaf itu apa? Bersih. Ya. Kemudian juga ingat bulu kemaluan. Ya, bagi yang sudah tumbuh jangan dibiarkan panjang, dikerok Diapa? Dikerok bulu kemaluan, jangan dibiarkan memanjang. Kemudian juga diantara yang penting, ya, untuk diperhatikan. Kalau tadi berkaitan dengan masalah kebersihan tubuh, sekarang kebersihan lingkungan. Masjid misalnya, masjid usahakan bersih dari misalnya kotoran dari sampah. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di tembok masjid ada riak dibersihkan dengan tangan beliau yang mulia. Heh? Dibersihkan dengan tangan beliau yang mulia. Tidak dibiarkan mesti itu ada riaknya, ada apa? Eh, diur atau kotoran. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang tukang sapu masjid. Pada suatu hari tukang sapu ini meninggal. Meninggal malam hari dimandikan oleh sahabat, dikafani, disolati, dikubur. Para sahabat tidak memberitahu Rasulullah. Ya, istilahnya ah tukang sapu ikih, ya kan? Di di apa? dikubur tanpa diberitahu kepada Rasulullah, diberitahu Nabi Rasulullah. Pada saat Rasulullah bertanya, "Ini mana tuh Al-Sapu kok enggak kelihatan?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, dia sudah meninggal, kami mandikan, kami kafani, kami salati, kami kubur." Kata Rasulullah, "Afala adantumuni? Afala adantumuni?" Kenapa tidak kalian beritahu saya? Adzamtum ay a'lamtum. Kenapa kalian tidak beritahu saya? Tolong tunjukkan kuburannya. Rasulullah dengan beberapa sahabat datang kuburannya kemudian salat jenazah di sisi kuburannya. Setelah dikubur. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah ya? memberi keutamaan kepada orang yang suka membersihkan masjid. Sampai pun orang tadi sudah disolat oleh sahabat, terus, -terus tetap nyalati, mendatangi gubranya nyalati. Kamu jangan meremehkan orang yang suka membersihkan masjid. Masjid kalau bersih, orang yang sholat jadi khusyuk, jadi nyaman. Orang yang ngaji juga betah. Menjadikan orang betah. Menjadikan orang khusyuk Dalam ibadah Ini luar biasa Sebagaimana Orang yang dia melakukan kebaikan Orang yang menjadikan orang betah berbuat kebaikan Juga mendapatkan apa? Pahala. Masjid yang kotor Bersihkan Oh ini bukan piket saya Tidak apa-apa Karena apa? B mungkin kalau nunggu Apa namanya yang piket Nanti siang sementara ini maaf Kotoran ayam berceceran. ya kamu bersihkan saja. Pahala insyaallah. Ya pahala. Kebersihan masjid terutama. Perhatikan. Tempat taklim kita. Kalau bersih itu kan kita nyaman. Kita menjadi apa? Ya khusyuk. Belajarnya juga tenteram. Beda dengan masjid banyak kotoran ayam. Masjid banyak debunya. Ya enggak nyaman. Orang yang tadinya ingin betah di masjid dengarkan taklim akhirnya apa kelimpungan nggak betah. Orang yang tadinya misalnya ya ingin sholat di situ dia tuh banyak tembeleknya nggak jadi apa ya banyak kotoran ayamnya nggak jadi sholat di di situ bersihkan masjid dari kotoran walaupun bukan najis kayak sampah debu ya bersih. Jangan sampai ada anggapan bahwa yang namanya santri itu kumuh, yang namanya santri itu gudigen. Kumuh itu kotor tubuh dan pakaiannya, gudigen kulitnya pada apa? Ya, keluar nanah. Jangan. Jaga lingkungan, ya. Sering disapu asrama. Ya, dirapikan. disebutkan dalam hadis aslihu alaikum masawikum aslihu alaikum aslihu masawikum rapikanlah ya e, rawatlah tempat tinggal kalian kenapa rumah atau tempat yang kotor bisa menjadi sarang binatang-binatang yang berbisa ada kala cengking, mungkin ada ular, ada apa? Karena kalau tempat-tempat yang bersih, Allah binatang-binatang tadi kurang suka. Kalau tempat yang kotor, ya, kotoran numpuk, tidak dibersihkan, ini ini apa namanya tidak dirapikan, itu menjadi tempat bersarangnya apa binatang-binatang yang mungkin membahayakan kamu. Makanya disebutkan dalam Asar dalam Al Adab Al Mufrad orang lebih lafaznya aslihu alaikum masawikum ya rawatlah perbaikilah tempat tinggal kalian penting ya penting kemudian juga kebersihan pakaian jangan melepeci sudah misalnya dua minggu seminggu kayak gini seminggu dibalik seperti ini ya kan nah, ini sudah kelihatan kotor balik Dua minggu mungkin bau ya kan kemudian maaf kaos misalnya atau pakaian dalam ya sudah gak layak untuk dipakai maksudnya karena sudah bau ganti dicuci ganti karena kalian sering berkumpul seperti ini orang kalau berkumpul dengan orang itu usahakan bau tubuh, bau pakaian itu Harum. Makanya disunahkan untuk orang yang sholat Jumatan wala bisa min ahsani tiabihi kan gitu dan memakai pakaian yang paling bagus. Watato yabah minti biahlihi dan memakai minyak wangi dari keluarganya. Pakai minyak wangi, minyak wangi, ya bersih tubuhnya, bersih pakaiannya sampai-sampai Rasulullah itu ya ketika sahabat Umar bin Khattab melihat ada pakaian bagus banget sayangnya dari sutra ya Rasulullah kalau Anda beli pakaian ini ya Rasulullah engkau pakai untuk jumatan dan engkau pakai untuk menemui para tamu-tamu asing Rasulullah tidak mengingkari sahabat Umar tentang Orang kalau mendatangi Jumatan Atau menyambut tamu Dengan pakaian bagus Tapi yang diingkari kan ini sutra Sutranya Kalau bukan sutra, wah bagus ya. Jadi Terutama kalau kalian berjumpa dengan orang Disebutkan dalam asar Kana salafkanu Ida tazawaru tajam malu sebagian salah ketika melihat ada temannya kok mengunjungi temannya dengan pakaian compang campi, tidak bersih ditegur maha disiap hadihi siap syab. berruhban inna salah fakaanu idha tazawaru tajam malu pakaian apa ini? ini kayak pakaiannya rahib, pakaiannya pendeta yang mengasingkan diri di gunung-gunung atau di tempat sepi untuk ibadah salaf dulu kalau mereka saling mengunjungi itu mereka tajam malu mereka memakai sesuatu yang indah Hayangkan jadi jangan sampai ada pemahaman di masyarakat sing jenengannya santri jangan hanya santri itu ya kumuh pakaiannya bah kotor tempatnya itu nggak bersih jangan sampai Karena apa kita membaca hadis-hadis Nabi, membaca atsar salaf ya, bahwa kita oh disuruh bersih tubuhnya, bersih pakainya bahkan wangi. Kemudian tempat tinggal, tempat kita menginap ya dibersihkan supaya tidak menjadi sarang binatang-binatang yang mungkin membahayakan kalau jengking terus apa? labang, ular atau apa ya. Seperti itu diperhatikan, ya kita sebisa mungkin jadi contoh, contoh dalam apa? Kebaikan dalam segala hal, dalam ibadah niat Rasulullah, dalam kebersihan, ya. kan di masyarakat kan, oh, sinjinannya salafi wangi-wangi ya, salafi minyak wangi ini sudah semerbak, ya kan, Subhanallah, jangan sampai saya eh, tadi ada anggapan kalau santri mesti kumuh, santri gudigen, ya, okay. kulitnya itu banyak nanahnya, jangan bersih, santri banyak kutunya, santri itu bersih. Orang kalau punya rambut ah diminyaki, tapi jangan di, apa, zaman sekarang rambut hitam dicat kuning, rambut hitam dicat apa namanya Pirang, jangan seperti ini Rambut hitam itu paling bagusnya rambut Jangan niru gaya orang-orang kafir Pemuda dan pemudi kafir Yang disuruh ngecet rambut Ataupun apa Ngecet apa-apa ya Menyemir Menyemir rambut itu Kalau rambut itu apa Putih Ketika Fatumekah Rasulullah bertemu dengan Abu Kuhafah bapaknya sahabat Abu Bakar. Putih sudah jenggotnya apa putih? Kata Rasulullah ghayyiru hada as-shayba wa istanibus sawad. Ghayyiru hada shayba, rubah ini uban. Tapi hindarkan warna hitam, disuruh di apa? semir, tapi jangan warna hitam. Bukti bahawa warna hitam itu warna yang paling si basri Tapi untuk menyemir nggak boleh dengan warna hitam. Ya. Sih rambutnya. Kata Rasulullah, Mangka nala hu sya'run fal yukrimhu. Barang siapa yang punya rambut muliakan rambut itu. Orang botak ya sudah lain lagi. Ya. Makanya kalian baca coba dalam hadis arba'in hadis yang kedua. Bagaimana Jibril. Datang pada Nabi menjelma manusia, datang di masjid taklim. Shadidu bayau disyap. Shadidu sawadi asya'ar. Pakainya sangat putih. Ya. Rambutnya hitam. Layuro alihi atarus syafar. Tidak terlihat padanya. Bekas-bekas habis kepergian. Ya. Bagus wajahnya. Rambutnya hitam. Ya. Kemudian apa namanya pakainya putih dan pakaian putih paling bagusnya pakaian. Rasulullah mengatakan, ya, khairusya bikum al bayat wa kafinu fiha ma'utakum. Hakamakola alaihi assalatu asalam. Sebaik-baik pakaian kalian yang berwarna putih dan kafanilah orang yang meninggal dengan kafan yang putih. Nah, punya rambut disemir, ayat semir, eh, di siapa? Disisiri. Disisir, ya. ya. Rasul mengatakan Mangka sya'run fal yukrim. Tapi ya tadi nyisirnya tak setiap saat. Yo lagi-lagi di depan cermin, sisir. Sehari puluh-pulu kali. Uy, seganteng kau ya, ya kan? <laughs> seganteng ya kan? Karena Rasul mengatakan, ya ita hinu riban, ita hinu riban, ita kita disuruh mengasi minyak pada rambut atau pada tubuh tapi ghibban. Ya, kadang-kadang. Eh, -kadang. ya, ittahinun hippan. Ittihan itu, itu minyak. Tubuh kita, rambut kita kasih minyak. Tapi ingat, ghibban kadang-kadang. Selalunya di depan kaca, sarmain, ya, terus nyisiri terus. PRnya enggak dikerjakan, yang enggak dikerjakan, nah ini enggak boleh. Ya, Intinya, yang ingin saya tekankan di sini, seorang santri salafi, bersih pakaiannya, bersih tubuhnya, bersih lingkungannya. Bersih dari najis, dan bersih dari kotoran. Sehingga saya tutup, ya walaupun, itu pekarangan pekarangan kamu. Tapi di sebelah panahan kamu itu ada rumah tetangga. Kamu membuang bangkai di situ, nggak kamu kubur, nggak boleh. Karena itu masuk apa? Pada bab la dororawala diror. Kita tidak boleh menimbakan madarat kepada orang lain. Taip. Siapa yang bisa menjawab? Ada hadiahnya. Sebutkan beberapa Bentuk kebersihan Yang berkaitan dengan Tubuh Apa bisa jawab Ah, oh. Apa Tubuh Hah Dengar Bersikat gigi Membersihkan mulut gigi Dan bisa terus Mencabut bulu ayam, mencabut bulu apa dulu? Ah, bulu ketiak. Ya kalau kemaluan, bulu kemaluan saya dicabut sakit, itu di apa? Dikerok, ya kan? apa lagi? Memangkas kumis. Jadi kumis itu dipangkas bukan dikerok. Tapi dipangkas. pangkas. Ah, sini. Kamu suka buah atau suka sepeda-sepedaan? Hah? Kamu sukanya buah-buahan atau sepeda-berpedana apa apa? As nah, sini Baik. Air, sholat. Kebersihan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Tempat kamu tinggal dan mesin Siapa yang bisa menyebutkan Hah? Siapa yang bisa Mengulangi Ya kisah Seorang yang Tukang sahabat mesin Hah, Siapa yang bisa mengulangi Hah, Ya Dahulu Mari Eh ya, kamu, Ya, ya. jadi atau Mas Taufik Sawasid sudah meninggal di mandikan di kafani disolati digubur ternyata rosul tidak lebih tahu terus. Ya, Rasulullah bertanya mana sih orang yang apa Tukang masuk masjid ini tidak kelihatan sahabat menjelaskan sudah kami kubur Rasulullah. Terus, Rasulullah minta ditunjukkan kuburannya, menerus Rasulullah, ya salat jenazah pada orang tadi, pada sudah disolatkan. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyapu masjid bersihkan masjid adalah orang yang sudah berbuat kebaikan yang patut untuk diberi penghormatan. Ah, sini, ah, ini kan bersihkan apa ini? Bejo untuk bersihkan apa ini? Ya, ah, kamu, ya, ya. Saya so, yang bisa jawab. Apa sih manfaat seorang bersih lingkungannya atau bersih rumahnya misalnya? Ah saba jangan bisa jawab. Ah, kamu. Sehat ya kalau rumahnya kepada bersih sehat terus. Nyaman. Nyaman ya. Terus? Ah, rumah atau tempat tinggal atau kamar bersih tidak dijadikan tempat tinggal untuk binatang-binatang yang ya, berbahaya kayak kalajengking, kutabang atau ular. Assalamualaikum, masta bika mah. Nih bersepeda kamu ya. ya. Hmm. Hey. Sebutkan ada tiga tempat yang kita dilarang untuk buang air besar dan buang air kecil padanya. Saya bisa Ah, kamu. tempat yang biasa digunakan untuk teduh. Iub. Kalau orang kepanasan atau pekerjaan istirahat di situ. Kok kamu kencingi ngoberaki? Ya. Itu dilarang. Terus jalan yang dileleh manusia. Kalau jalannya babi insyaallah enggak apa-apa. Ya, jalan babi di hutan berak di situ atau jalannya anjing, itu bukan jalannya manusia. Insyaallah enggak apa-apa. Yang dimaksud tariqun kunas Jalannya apa manusia. Karena apa? Kalau itu kamu berak di situ atau kesitu, nanti bisa keinjak, akhirnya apa? Pakaiannya, ya, sandalnya, sepatunya, kakinya jadi nacis. Nah. Tempat kayak sumber-sumber air, yang airnya biasa, apa, dipakai untuk minum, untuk mencuci, dan sebagainya nggak boleh kamu berak di situ, beri situ. Pertama, mencemari air. ya Menjadi kotor dan bisa menimbulkan penyakit. ya Menjadikan orang yang akan mengambil air itu jadi... Tidak jadi mengambil. Tidak menggunakan. Kemudian, menjadikan orang itu jengkel. Berpahala enggak menjadikan orang jengkel? Dosa, ya kan? Orang mau e, masak air itu pakai air sumber karena di situ ada berak yang ngabung enggak jadi ngambil. Akhirnya ya dia jadi harus beli mengeluarkan uang, cengkel orangnya. Baik. Ah, betul. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi walhamdulillah wasyadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa tubhilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.